Nofita Dewi. if you like not keluar kapan saya mau beli <laughs> nah, bajunya bajunya oke sekali Anggun, ya? Anggun yeah. <laughs> Aduh. itu gampang kayaknya gampang. tadi kayaknya kurang tinggi dikit itu belahan bajunya <laughs> kurang dikit aja kayaknya sekitar 35 sentian gitu loh <laughs> tapi uh Gila kamu keren, aku suka banget, rambutnya seru, makeupnya aku suka sekali makeupnya. Terima kasih. Banget. Penampilannya tuh juga kesannya tuh, ya inilah buat aku perempuan harus kayak gini, powerful. Saya suka sama kamu, saya tidak suka sama desainer yang membuat baju kamu malam hari ini. telikungan, telikungan di telikung di telikung di atas panggung tapi tahu gak Novita malam hari ini ya, memang baju ini dari yang kemarin-kemarin ini memang paling dahsyat dengan ya. konsep setuju, setuju oh. meskipun aku dengan dongkol hati ya menyebaru <laughs> tapi buat aku ya. panggung X ini meskipun kamu bukan dari ya, anak aku Hmm. Tapi saya selalu mengagumi hampir setiap kontestan yang ada di panggung Ekstenter. Luar biasa banget semuanya yang ada di sini malam hari ini. Wow! Ekstenter Indonesia dong oh. Dan saya rasa saya harus bilang uh, selamat untuk Papa Baby karena tadi membawa choir dengan segitu banyaknya ke atas panggung itu efek banget terhadap aransemen lagu dan vokal yang kamu nyanyikan tadi. Iya. Yeah. Papa. Iya. Yeah. <laughs> yeah. Dengan berat hati saya mengakui bahwa kamu hebat. <laughs> Sebenarnya karena tim jugalah. Kita semua ada ada ada RCTI tim, ya kan? Oh, jangan lebay udah, stop. Huh? Oke. Okay. Kita kan cuman juri yang kata okay, kalian. Okay. Ya okay, gitu speed, deh. Speed, Jadi ceritanya lagu ini ada cerita ya. <laughs> Tadi ada yang curhat loh. Enggak enggak apa-apa, Jak. Tentang apa, Jak? Waktu itu tahun 90-an apa yang, yang terjadi yana, di itu? Lagu ini saya masih SMP mau ke SMA kelas 1 kalau asal SMA kelas 1. Ya Jadi aku. saya dulu ditembak sama lagu. Ini. Waduh, oh. ditembak rasalah pakai lagu ini. 90-an 90 90 ditembak. ditembak sama Cecep Gorbacep. Dari Sumedang Dari Sumendang. Kamat Kamat jadi camat orangnya -orang. oh, salam tuh ya dari rosa kepada pak camat di sumedang uh, kalau saya terus terang saya gak pernah suka lagu ini dari dulu ya bener makanya saya juga gak terlalu menikmati tapi suaramu memang bagus jadi gak ada hubungannya dengan lagu yang kamu nyanyikan saya gak suka sama lagunya tapi kamu nyanyikannya dengan bagus malam ini cuman itu aja dan gak tau ya udah bagus lah bilang gitu loh Hah? bagus udah kamu bagus sudah loh nyanyinya emang bagus ya udah bilang aja bagus Novita Nyanyi. bagus deh gitu loh gua kan gak cuman bilang bagus Beb apa dari kemarin kemarin gue juga, juga udah bilang kan rela Ayah, saya rela kamu jadi juaranya itu itu Beb luar biasa Dhani, bijaksana sendiri itu kata-kata itu terkenal banget <Sina> saya rela kamu jadi juara Tanya dia, terkenal banget kata-kata itu Gue kalau bikin kata-kata gak pernah gak terkenal Selalu terkenal <Sestuk> ya. Ahmad Dani suka suara kamu Wah, Lain, latin, latin, latin. Jangan salah lho BBSK lagi ngerti oh, sekarang oh Itu mulai naik daun tuh mulai Mulai-mulai <se Opening> Surah, surah tuh. Novita, <tis> karena hmm, ini apa? tahun 90-an ya Eranya kan, ceritanya nih temanya Swear, Swear. Kamu bagus banget malam ini. <tis> <tis> Dan Aduh, gokil banget. Gokil Saya gokil. tambahin sedikit Boleh gak nama kamu boleh. Novita D. Winner Eh hey. <tis> <tis> Makasih